Seperti taksi dan bis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar anda? Secara ekonomis, memang pasti kalau subsidi BBM itu dicabut, pasti akan ada kenaikan harga. Itu sudah pasti. Dan yang paling terpengaruh kul paling memang yang sekarang yang menjadi sasaran BLT itu kan nah cuma pertanyaannya adalah mampu tidak selama 4 bulan mereka menci lapangan kerja nambah penghasilan sehingga ketika BLT itu selesai kenaikan BBM itu tidak membuat mereka menjadi semakin miskin ini memang pertanyaan besar kenapa ada 65 juta orang yang menerima BLT mampu tidak selama 4 bulan pemerintah menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi mereka sehingga ketika BLT dicabut mereka tidak menjadi lebih miskin. Itu memang pertanyaan yang menurut aku menjadi sangat serius begitu. Kesimpulan aku sih sebenarnya setelah 4 mereka menjadi lebih miskin. Lalu bagaimana dengan pemikiran bahwa penghematan subsidi mestinya dilakukan untuk menghapus pajak kendaraan angkutan umum saja Pak? Nah, itu salah satu alternatif yang menarik juga menurut aku. Itu membebankannya itu kepada pajak. Ya. Jadi pajaknya bukan saja progresif bagi orang yang memiliki mobil lebih banyak Itu akan terkena lebih banyak lagi Dan kemudian pajak-pajak kendaraan itu menjadi dinaikkan Itu mungkin salah satu yang juga menjadi alternatif Artinya subsidi tetap diberikan Tetapi pajak kendaraannya menjadi lebih tinggi Bahkan juga bisa dikenakan bukan hanya pada pajak kendaraan Bisa hanya dinaikkan Pajak penghasilanmu kita naikkan Itu mungkin juga salah satu Untuk tidak akan terlalu mengganggu harga Sebenarnya Karena coba aja pajak kendaraan kita Ataupun juga pajak penghasilan kita dinaikkan Itu kan pengaruhnya terhadap harga tidak langsung kan Beda dengan Kalau BDM-nya yang dikam Itu pasti akan terasa langsung Pada barang dan maupun jasa orang sekarang saja belum dinaikkan, sekarang besa saja sudah naik katanya di daerah Jawa Timur 17 sampai 25%. Tapi kalau itu dikenakan pajak terhadap penghasilan ataupun terhadap kendaraan Nggak akan mungkin terasa secara langsung. Dan aku mungkin malah lebih tertarik dengan menaikkan pajak penghasilan. Jadi itu sebenarnya kompensasi aja. Kamu boleh pakai BBM Apakah ada indikasi muatan politis dari rencana pembagian BLT ini oleh pemerintah, Pak? Jadi persoalan juga, ya, tadi kan ekonomi yang jadi garisnya ya. Politiknya itu adalah ini sebenarnya dikondisikan seolah-olah pemerintah membagi uang kepada rakyat. Nah, secara politik tentu menguntungkan bagi partai yang berkuasa kan lagi menjelang pemilu di 9 April di 2014 nanti. Cuma memang ini tidak bisa disalahkan karena ini bukan kejahatan. Cuma harus dinyatakan kepada Uangnya rakyat loh. Ini dari pajak rakyat yang berjumlah hampir 1100 triliun yang kemudian dikembalikan kepada mereka dalam bentuk BLT. Kalucunya nah, yang dikabarkan kepada rakyat seolah-olah ini pemerintah sedang mengeluarkan uang untuk membagi-bagi kepada rakyat dan seperti itu. Nah, di titik itu nilai politisnya sebenarnya. Tapi Pak, ada pihak berpendapat BLT itu merupakan bentuk keadilan bagi warga miskin. Bagaimana menurut Bapak? Ini memang problem dasar kita. Ini kan ada 320 triliun yang dibakar setiap tahun untuk keperluan BBM dan juga untuk keperluan bahan kendaraan dan juga untuk listrik. Ada solar untuk listrik dan segala macam. Kalau kita memandangnya itu sebagai investasi dari pemerintah kepada rakyatnya dengan harapan... Rakyatnya ini kemudian berproduksi dengan produksi yang lebih tinggi lalu mereka mengembalikan kepada negara dalam bentuk pajak. Itu yang memang juga harus dipertimbangkan begitu. Apakah 320 triliun itu adalah investasi pemerintah kepada rakyat agar mereka produktif lalu dari produktivitas mereka nanti membayar kembali kepada negara dalam bentuk pajak. Kadang-kadang itu pikiran yang cukup menarik. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman, saya Wendy Lim.